パーディーさんは Sebenarnya dia begitu ada merugikan negara, negara kan perlu anggaran, perlu uang. Kenapa malah harus dihilangkan pendapatan itu? b e r a n t a bentarnya nggak qualified dong. Ya kalau begitu perlu di... Ya dipikirin lah, s e b a n y a bagusnya aja. Kalau memang nggak baik, kenapa nggak kasih kesempatan yang lain? Begitu aja.、Hmm, terima kasih Pak Andri. Pak Teddy, selamat siap. Ya bu, bukan nggak b u k a n l e d e n menurut saya bu, itu e nggak sinkron. Semua peraturan aturan d i d i k i n itu e nggak saling nyambung itu semua pemerintahan yang berkuasa dan menerbitkan surat semacam itu e nggak jalan. Mereka itu masih mau belajar semua.、Enggak. Contohnya, setiap hari teriak macet, jalan teremang macet, hain buruk macet. Tapi masih izin keluar SPBU itu di mana? シュー t ンバーのマーケット、パティングアブル、タトゥヤンバーラン、パティアン、タトゥヤン、ピもンもラエジン、クワ、エスペもィオ、ウチュガネド、イトマスブもジャーズのアメリカがナティアパーパイト。 バンディバンディ SDM のマナーのタカリ、ク a ーネーキン、エミ i ェナファー、タランサミングアダー、パンプルパパ、パウセカンディション、ディショット、ヤワー、エンザバー、エステム、パパ、クローシア、パパ、ディショット、プラグディション、ディミニマリス、ディカリフェナバフェロ、ダガン、ミンヘ いやリサマトレサマトレヤジマンバ。ヤジマンバにボカナイディア、タピカレステンスマンブリカン、グランディライドジャトザンアティギ、クロゲントザンアティギパナダサリア、トルーンスーラスラリトカワンモトンガタサ、ワドイトラメミタンポン、パラゴデトラザンジマ nah ini y a n kadang-kadang itu nanya kenapa diperlambat karena masih tetap memegang prinsip sih kalau bisa d i p e r c e l i nggak p e r n dipermudah ini yang paling merusak nih apalagi melangkut n vessel-vessel、uh, pengiriman barang begini batu bara ya itu sangat mengganggu perdagangan internasional itu bikin malu sekali makasih oke、okay. selamat sore pak Gildo r selamat sore s i l a h k a kalau kabar anginnya kan menterinya ini akan dirisakoh nih d a r w insale、okay. ini karena tidak becus ya kerjanya, menurut、okay. angin ya. Jadi saya rasa、okay. mungkin dia sendiri juga udah gak betah kali, sengaja bikin masalah kayak begini. Itu aja makanya. Oke.、Okay. Selamat malam Pak Budi. Selamat malam. Baik, silakan Pak. Ya, saya mau ketawa dulu ini masalahnya lucu nih. Silakan silakan. <laughs> Jadi komentar saya begini. Ini jurus sama dari pemerintah gitu loh. Butuh uang pelicin. Gitu a j a Jadi kalau udah d i l i c i n i n lancar semua gitu.、Mm. Baik, terima kasih Pak Budi komentar Anda. Pak Bama b n g berikutnya, selamat malam. Selamat malam. Baik, mohon b o l u m e ada diketipan dulu Pak Bama. Oke.、Yes. Yes. terima kasih silahkan. Sudah biasa Bu, nggak perlu d i k o m e n t a r i Susah kan, p a r Bama. Hmm, oke.、Okay. Terima kasih Pak Bambang Pak David selamat malam i Ya komentar saya sih Ya a salah ini dari dulu juga Kalau bisa lama kenapa dicepetin gitu ya、hmm. Terima, kasih. Terima kasih untuk Pak David Pak Thomas berikutnya s i l a k a n i Ya bu waduh kacau sekali Pemerintah kita ya Mereka sibuk cari duit Buat personal mereka sendiri nih kayaknya nih Nggak pikirin apa Gimana negara kita kehilangan income kita Tapi malah sibuk ngurusin mereka punya personal sendiri Mungkin gajinya boleh bagi-bagi kita aja kali ya, Bu, ya. Oke.、Okay. <laughs> Terima kasih, Pak t o b a Dan berikutnya dengan Pak Rahmat. Selamat malam, Pak. Ya, Pak Rahmat. Pak Rahmat, silakan h komentar Anda. p a k d i a Halo. Iya.、E, begini, Bu. Apakah pejabat kita itu pernah pikir masalah negara, sih? Itu aja, sih.、Uh -huh. Pak John, selamat malam. Selamat malam, Pak. Silakan h langsung komentarnya, Pak. Ya, kebetulan saya kan... Ini mbak bisnis saya di bidang jasa transportasi ya、mm -hmm. Ini membuktikan bahwa menteri ESDM itu n gak g punya、uh, sensibilitas terhadap dunia usaha mbak Coba kalau dia yang mengalami kerugian itu bagaimana gitu loh Jangan pihak pengusaha aja yang mengalami kerugian gitu Kalau menterinya mengalami kerugian bagaimana a p u lagi tadi kan mbak udah tentas kerugian potensi kerugian yang dialam, akan dialami oleh negara, gitu aja, mbak.、Hmm, baik, terima kasih Pak j o d